Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ihsan dalam reportase Radio Kukuningan. Gelombang pertama penerimaan santri baru Pondok Pesantren Al-Khairiyah dan Nurul Hayat di bawah asuhan guru tercinta Dr. Kiai Haji Ja'far Abtayar Lc.MA. Berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasohbihi ajmain amma ba'ad. Kami dari Pondok Pesantren Al-Khairiyah Nurul Hayat membuka pendaftaran santri baru baik tingkat SMP ataupun SMA dimulai dari bulan November sampai pada Februari untuk gelombang pertama dalam pendidikan pondok pesantren kami berfokus pada pendidikan akhlak karakter karena di zaman sekarang ini banyak pendidikan-pendidikan, agak tapi tidak mengedepankan akhlak etika, hanya dari sisi kualitas pendidikan saja, tapi karakter tidak ada. Agak tapi di pondok kami, kita bangun secara profesional, keilmuan, dan karakter, teknologi, serta membentuk santri yang mempunyai jiwa entrepreneur, yang bisa menjawab perkembangan zaman, dan bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju akan tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW. Wassalam. Semoga orang kami diperkayi Allah Subhanahuwataala dan memberikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kukuningan Daftarkan juga putra putri generasi muda kita dalam program gratis workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan Semakin banyak semakin berkah. Ihsan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.